Sangatnya Bukan hanya bersambung Dari siapa, dari siapa, dari siapa Sampai ke Nabi nah, Tetapi Hadis Sohi itu juga Dia diriwayatkannya Oleh orang yang Adil Oleh orang yang adil Dan kuat Hafalannya Jadi gak sembarangan Memang dia orangnya adil dan kuat akalannya, bukan orang yang pelupa, bukan orang yang kalau ngomong kalau nggak salah Nabi pernah ngomong begini ini itu namanya nggak yakin dia. Dia yakin nah, serta tidak mengandung penyimpangan dari aturan dan tidak cacat tentu saja. Jadi dari dari keterangan ini hadis itu menjadi sahih dikelompokkan menjadi sahih itu sangat selektif sangat ketat penyaringannya Nabi ngomong didengar oleh misalnya Abu Hurairah Abu Hurairah cerita kepada siapa siapa cerita kepada siapa siapa cerita kepada siapa, siapa, cerita kepada siapa? Terus begitu sampai misalnya ke Abu, ke, sampai ke Bukhari, sampai ke Bukhari. Itu urutan-urutan yang menceritakan siapa-siapa yang menceritakan itu nyampung sampai ke Nabi. Dan perlu diingat dulu kan nggak ada media seperti sekarang. Kalau sekarang katakanlah Presiden ngomong di istana disiarkan oleh televisi semua orang menjadi penerima pertama kecuali yang tidak menyaksikan televisi dia diceritakan lagi oleh siapa. Nah kalau dulu nggak ada media nabi kalau ngomong tidak disiarkan nah, nabi ngomong siapa saja yang mendengar Abu Hurairah misalnya yang mendengar lagi Abu Bakar, Umar. Misalnya. Nah dia cerita lagi kan sahabat ini cerita lagi. Kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain cerita lagi pada sahabat yang lebih muda. Sahabat yang lebih muda cerita lagi pada generasi sesudah sahabat. Terus begitu sampai kepada Bukhari. Sampai kepada Muslim. Nah sehingga Bukhari dan Muslim itu kemudian mencatat. Mencatat hadis-hadis yang dia terima dengan urutan-urutan orang yang dari mana dari mananya itu sampai kepada Nabi dalam satu kitab yang dikenal dengan kitab hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim Bukhari Muslim Nah menurut Imam Syafi'i hadis itu dikatakan sahih apabila Memenuhi syarat Hadis itu dikatakan Sohi Bila memenuhi syarat Syaratnya ada 5 Syarat hadis itu disebut Sohi Ada 5 Yang pertama sanadnya bersambung Dari periwayat Sampai kepada sahabat Dan Rasulullah S.A.W Misalnya Nabi bersabda Alaikum Bissiduqi Fa'inna sidduqa Yahdi ilal birri Wajib atas kamu Berlaku jujur Karena sesungguhnya kejujuran itu Akan membimbing kamu Kepada kebaikan Dan kebaikan itu akan membimbing kamu Kepada surga Iyakur wal kadid dusta. Wainal kafir yang diilal pujur, karena dusta itu akan menghantarkan kamu, membimbing kamu kepada kedurhakaan. Wainal pujur yang diilenar, dan kedurhakaan itu akan menghantarkan kamu kepada neraka. Ini namanya matan hadir. Matan itu isi, isinya hadir, isi berita, isi berita. Berita dari mana kita dapat? Dari orang. Dari televisi, dari radio. Nah, koran televisi, radio itu namanya yang meriwayatkan, yang menceritakan, yang menginformasikan. Dalam hadis ini disebut dengan uh, sanad. Itu namanya sanad. Nah, sanad ini, nah, kita menerima hadis dari dari buhori, dari muslim. Buhori muslim itu melacak. Hadis yang dia dapat seperti tadi, ini kan hadis diterangkan oleh Bukhari. Misalnya. Dia melacak, nah, dia melacak ee, dari mana dia dapat ini hadis dari si A. Nah, dia melacak si A. Dia datangi di si A. Bener nggak kamu dapat hadis alaihun bishilki itu? Oh iya bener. Kamu dapat dari mana? Dari si B. Si B di mana? Si B itu di Irak misalnya tinggalnya. Dia datang ke Irak, datang ke Baghdad misalnya Terus uh, dia tanya ketemu Si B, apa betul kamu dapat hadis alaikum bisidqi kepada apa betul kamu menyampaikan hadis kepada Si A. Oh iya betul, hadisnya begitu memang. Lah kamu sendiri apa, dari mana? Dari Si C. Uh, dia pun minta alamatnya di mana tuh Si C. Dia datangi. Terus begitu uh, sampai kemudian misalnya uh, sampai ke si uh, J misalnya, A, B, C, D, E, F G, H, I, J Tampai ke J misalnya uh, Itu Kemudian sudah tidak ada lagi generasinya Sesudah itu Tidak ada lagi generasinya Tapi sampai di J itu Dia bertanya, kamu dapat dari siapa? Dari si uh, Dari si uh, JKK Dari si K Si K itu dimana alamatnya? Oh, orangnya udah meninggal misalnya Sikah sudah meninggal. Nah, dapat tak cerita dari mana sikah dapat ini? Oh dia dapat dari si L, dari si M, dari si N dan terusnya, sampai ceritanya nyambung. Bukannya aku, bukannya buhori Ketemu nabi bukan? Kan nabinya sudah wafat. Generasi sahabat sudah wafat, tapi dia mencatat cerita ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, sampai kemudian riwayatnya bersambung. Dan di dalam sejarah tentang orang-orang yang disebut Itu tidak ada kecacatan Orangnya adil Orangnya tidak pernah berbomong Dan seterusnya nah, Jadi Sanatnya bersambung dari periwayat Sampai kepada sahabat dan Rasulullah Misalnya dari huwari bersambung sampai ke sahabat dan nabi Yang kedua syaratnya itu Periwayatnya Haruslah orang yang adil Sampai akhir hayat Yani istiqomah Dalam beragama Orangnya adil Orangnya baik Gak ada cerita dia berbohong Meskipun kebohongan itu kecil Kebohongan itu kecil Kalau ada ceritanya saja Misalnya si A Menceritakan hadis tapi si A itu Itu pernah Melakukan kebohongan Misalnya Kebohongan, gitu gak diterima hadis yang dari dia Sumbernya itu Meskipun nanti Ada lagi sumber lain kan Tapi yang dari dia gak, gak diterima Dari si A itu Dia mungkin buhori pendapatnya Dari si B, dari si C dan sebagainya Jadi orangnya Adil sampai akhir hayat Yang ketiga Periwayatnya Haruslah orang yang mempunyai Kemampuan menghafal Dan menyampaikan kembali Apa yang diterima Dan dihafalnya Dengan baik Kapan saja Atau mempunyai Catatan hadis yang rapi Dan terpelihara baik Jadi Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah itu Hadis yang diterima oleh Bukhari Dalam hal ini misalnya Itu hadis-hadis dari orang-orang yang tidak diragukan Dayang hafalnya yang luar biasa Dan sahabat-sahabat itu memang luar biasa daya hafalnya Sebut saja misalnya sebagai sebuah contoh Seorang sahabat namanya Abdul Rahman Abdurrahman itu Sangat berjasa besar Dalam meriwayatkan hadis Meskipun di dalam buku hadis Kita tidak mendapati Nama Abdurrahman Tidak ada namanya Abdurrahman Tetapi dia sangat banyak meriwayatkan hadis Dan di dalam buku-buku hadis Namanya adalah Abu Hurairah jadi nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Nah kenapa dia diberi nama dengan Abu Hurairah? Abu Abdurrahman ini dia masuk Islam tahun ke tujuh hijrah. Tujuh tahun sesudah Nabi Hijrah ke Madinah, dia baru masuk Islam. Makanya dia merasa ketinggalan jadi orang Islam. Dibanding sahabat-sahabat lain apalagi sahabat-sahabat dari Mekah. Dia baru masuk Islam di Madinah 7 tahun sesudah Nabi hijrah. Karena dia merasa ketinggalan, dia ingin mengejar ketertinggalannya itu sehingga dia habiskan waktu bersama Nabi. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Nabi. Pokoknya di mana Nabi berada, dia ada di sisi Nabi. Kira-kira begitu. Kecuali kalau Nabi ada dalam kamarnya Makanya Abu Hurairah Tidak pernah meriwayatkan Hadis yang berurusan dengan Kamar Nah itu mesti dari Aisyah Dari istri -si Nabi kan Kalau sedang urusan kamar Dan Dia Daya hafalnya luar biasa Nabi ini kalau lagi ngomong Kayak begini Nabi kalau lagi ngomong kayak begini Itu Abu Hurairah Bukan sekedar paham Apa yang dibicarakan oleh Nabi Tetapi dia hafal Kata per kata Kalau sekarang kan orang Untuk mengutip kata per kata Itu ada rekaman Sehingga sumber berita Dia tidak bisa mengelak Karena apa? Karena ada rekaman Nah kalau Abu Hurairah yang tadi namanya Abdul Rahman itu dia gak punya alat merekam tetapi dia merekam sendiri di benaknya dia merekam sendiri di benaknya sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi dia bukan sekedar paham tapi hafal makanya dia paling banyak meriwayatkan hadis. jadi itu dites oleh seorang sahabat, atau oleh beberapa sahabat itu dites, dites tidak ngasih tahu. Misalnya ada sahabat suatu ketika e, bertanya kepada Abu Hurairah, kamu kayaknya setahun yang lalu pernah bercerita tentang apa tuh kata Nabi e, masalah ini, e, bisa nggak kamu ceritakan lagi? Saya e, perlu tuh cerita itu lagi tuh apa yang dikatakan oleh Nabi? Oh, waktu itu Nabi ngomong begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu persis. Sahabat itu kan mencatat, ada yang mencatat. Sehingga ada sahabat secara sembunyi-sembunyi memang lagi mengetek kemampuan menghafalnya Abu Hurairah itu. Ada sahabat yang nanya, ada sahabat yang etek dengan catatannya. Ternyata apa yang dikatakan setahun yang lalu itu sama persis, tidak berkurang satu huruf pun. Itulah Abu Hurairah. Nah, kenapa dia dikata di, diberi nama dengan Abu Hurairah? Nah, Abu itu artinya Bapak Hurairah itu artinya kucing. Kok dia diberi nama diberi gelar dengan Bapak kucing? Ia, ya, karena dia punya kucing kesayangan. Kemana pergi selalu bawa kucing. Kalau dia lagi malas bawa kucing, kucing yang ikuti dia sehingga sahabat-sahabat menyebutnya dengan bapaknya kucing. Ini kucing sama bapak sama anak apa? Ini Abu Hurairah sama kucing kayak bapak dengan anak. Padahal orang secinta-cintanya sama anak kan tidak perlu bawa-bawa anak. Nah itu, itu contoh. Jadi daya hafalnya luar biasa dan itu bisa dibuktikan pada saat-saat kemudian sati pes. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat tidak mengandung kejanggalan. Hadis itu dikatakan sahih apabila syaratnya di dalam hadis itu tidak mengandung kejanggalan, yakni tidak mengandung pertentangan dengan riwayat lain yang lebih tinggi kualitasnya. Ya tadi kan kita kan pernah bahas hadis mutawatir sebagai hadis yang paling tinggi dari sisi muatan maupun dari sisi periwayahkan nah, hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih bagus tidak janggal tidak bertentangan itu yang keempat nah, yang kelima tidak mengandung cacat yakni sifat-sifat buruk yang tersembunyi yang dapat merusak nilai-nilai hadis tidak ada cacat di dalam hadis itu tidak bertentangan dengan al-quran tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir enggak ada kecacatannya itu syarat dari hadis dikatakan sahih Nah para ulama hadis itu kemudian membagi hadis sohi itu menjadi dua bagian Yang pertama adalah sohi li zati Adalah hadis yang mempunyai persyaratan seperti di atas Hadis yang punya persyaratan lima itu Itu namanya hadis yang sohi li -zati. Memang Memang muatannya zatnya begitu Lalu ada yang Sahih Leliri yang selainnya adalah hadis yang kurang sedikit persyaratannya sehingga masuk kategori hadis Hasan. Dia bisa diterima cuma sedikit kurang persyaratannya. Dia tidak jelek hadis itu. Maka nanti hadis berikutnya misalnya hadis Hasan hadis yang baik. Namun didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur sanad yang lain yang kualitasnya sama atau lebih baik sehingga nilainya meningkat dan masuk kategori hadis yang sahih. Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat hadis sahih kalau dari sisi uh, sanadnya itu. Tapi ternyata ada hadis sahih yang lain yang yang Muatannya sama dengan hadis ini Nah sehingga Hadis yang eh, Hadis yang ini pun Masuk dalam kategori hadis Sohi meskipun dari sisi Dari sisi Sanannya dia hadis hasan Tapi dari sisi muatan Dia bisa hadis sohi karena Sama dengan hadis yang sohi lainnya Nah begitu yang dimaksud Dengan hadis sohi dan alhamdulillah hadis sahih itu sudah ada di dalam kitabnya di dalam bukunya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu hadis sahih bukhari dan hadis sahih muslim sahih bukhari dan sahih muslim nah di dalam kitab hadis sahih bukhari itu ada 7000 275 hadis 7.275 hadis Termasuk hadis Yang diulang Yang diulang maksudnya Hadis-hadis yang senada Hadis-hadis yang muatannya sama Mirip-mirip kalau kita Melihat berita Misalnya berita di MCPI Ada berita putih beliung di CTV ada kuting beliau Di semua TV ada berita kuting beliau Di radio begitu juga Di koran begitu juga Itu namanya diulang Hadis yang diulang Nah itu ada hadis-hadis yang memang diulang Dengan reaktifrasi yang sedikit berbeda Nah tapi uh, Di dalam Sahih Bukhari Itu ada 4.000 hadis Yang tidak dibuloh. Sekitar 3000 hadis yang tidak dibuloh. Jadi, yang kurang lebih hadis sahih itu sekitar 12.000-an hadis. Sedangkan sahih Muslim itu ada 12.000. Nah, 12.000 hadis dengan 4.000 hadis yang tidak diulang, sama. Jadi hadis yang tidak diulang baik di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim itu ada 4.000. Sedangkan yang termasuk diulang itu menjadi 12.000. Jadi kurang lebih hadis yang Sahih itu ada sekitar 12.000 hadis yang terangkum di dalam Sohi buhori dan Sohi muslim Nah oleh karenanya Menjadi penting bagi kita Untuk terus Membaca hadis-hadis Kalau yang kita dengar Dari drama Itu kan sedikit Katakanlah 4000 hadis Yang tidak diulang-ulang Itu kan seandainya Sekali pengajian Dibahas satu hadis Terus Pengajiannya seminggu sekali Jadi ada 4.000 hadis Yang tidak diulang ulang Tadi harus dibaca Itu 4.000 minggu Seandainya pengajiannya seminggu sekali Itu pun kalau kita juga selalu hadir Itu pun kalau hadir tidak ngantuk Apalagi Itu pun kalau ustaznya tidak berhalangan pengajian kita di masjid-masjid di masyarakat itu kan biasanya seminggu sekali tapi kalau Ramadan libur, lebaran libur. Jadi efektifnya cuma 10 bulan, efektifnya 10 bulan. 10 bulan itu berarti 40 minggu. 40 minggu. Jadi kalau 4000 hadis akan di seminggu sekali bagaimana? Nah, belum lagi nanti Banyak yang lain yang harus kita kasih Nah sehingga Di masjid kadang-kadang pengajian itu Minggu pertama Akhidah, minggu kedua hadis Minggu ketiga tafsir, minggu keempat Fikir, meskipun nanti Ada pengulangan-pengulangan Pengulangan dalam arti dalil yang sama dibahas Nah begitu Inilah hadis sahih Yang kita bahas pada hari ini sesudah pembahasan hadis mutawatir. Baik, ada yang mau bertanya? Sedikit waktu disisakan. Ya, silakan Pak. Bukan kesahihannya, tapi yang saya tak sajuk itu mengenai cara mengumpulkannya. Jadi, sekarang mengatakan sedang kita mengaji saja, kalau satu hari satu minggu, uh, efektifnya 40 minggu, setahun dari 1000 tadi berarti 1000 minggu, 1000 minggu berarti 20 tahun Kurang lebih Lalu ini atau 25 tahun Ini mengenai mengumpulkan tadi Begitu banyaknya ada dikumpulkan Kita hitung-hitung lagi Satu jam, saja satu hari kena Tidak hanya satu kota pindah-pindah Itu berarti Kalau 7000 tadi 7000 hari Nah dari segi ini itu bagaimana Kita, kita mencarnanya Bahawa kemampuan beliau Sehingga berubah sehingga berhasil begitu Supaya kita dapat meyakini atau ini kita serangkan inilah bujizat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada imam-imam itu Baik. itu tanggapan saya menanggapi dari segi keluar biasaan upaya beliau itu saja terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu saja Bukhari muslim datang dari kampungnya ke satu daerah dia tidak hanya mau mengecek satu hadis misalnya dia, dia sudah punya catatan sekian banyak hadis, ya misalnya seribu hadis sudah dicatat sama dia, kan dia juga mencatat dari siapa dari siapa, baru kemudian dia melacak orang yang ada di di bangdad itu siapa saja, nah, maka dia dia merujuk ke, kepada sekian hadis oh udah udah benar diconteng misalnya kalau dia begini kira nanti dia kemana lagi setelah itu. Memang ini pekerjaan berat dan sangat serius Sangat serius Oleh karenanya kita perlu membaca biografi Membaca biografi riwayat hidup dari para perawi hadis ini Bagaimana mereka telah bekerja keras menghimpun hadis Mirip-mirip kalau kita punya saudara ada di Bandung Punya saudara ada di Semarang Ada berapa saudara kita di Bandung? Ada berapa saudara kita di Semarang? Kita ingin datangi nah, Maka kita tidak mendatangi yang paling tua Di Semarang, Saya datangi yang paling tua Terus yang nomor dua Di Bandung, datangi nomor dua Nomor tiga di Semarang, balik lagi ke Semarang Kan Enggak begitu? Sekali jalan, dia bisa mengetik Sejumlah hadis Dan karena oleh Para ulama hadis Diceritakan memang begitu Dan kita tidak bisa lagi Membuktikan Kehebatan Abu Hurairah, kalau kita mau kita tidak bisa lagi membuktikan kehebatan para sahabat dalam akal, kehebatan Abu Muslim dalam mengecek, maka di sini namanya ada percaya. Memang kita harus percaya. Ada tiktok di sini, ada percaya. Kalau kita enggak percaya, apalagi terus kita mau mengukur mukur eh, orang cerdas. Di zaman sekarang yang suka lupa juga, ya akhirnya apa? Jangan diukur dengan orang sekarang. Jadi itu sejarah yang harus kita percayai, sehingga para ulama sudah bekerja keras untuk memberi penilaian bahwa hadis Sahih Bukhari itu memang hadis yang Sahih. Sekarang kita tinggal menikmatinya, tinggal membacanya nah, jangan terus gampang nah, karena gak sesuai dengan pikiran kita ini hadis, gak soal -hal ini kali ini, dohim kali ini hadis karena gak sesuai dengan pikiran kita yang lebih teranggit lagi gak sesuai dengan selera kita gak sesuai dengan selera kita kita gak suka dengan sesuatu lalu memponis atau meragukan kesahihan hadis ini itu yang yang sama sekali tidak boleh kita lakukan Baik. Oke ya, satu lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Memang banyak yang harus kita pelajari. Ini baru dua bagian yang saya bahas, yaitu hadis qotawatir uh, dan hadis shahih. Uh, Insyaallah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan bacaan dalalah. Alhamdulillahilladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.